tapi tipis transparan rabuknya kelihatan enggak jangan putih lagi. Sehingga sekarang banyak bahan-bahannya sangat tipis sehingga pakai mekena seperti tidak pakai mekena. Mekenah salat maksudnya ini kan mekena. Jadi yang penting di dalam salat tidak mengganggu orang yang di belakang. Enggak ada tulisan yang macam-macam, jangan lihat gue ya. Ini kan enak ada tulisannya nyanehan ya. Enggak perlu pakai tulisan. Kalau tulisannya motif-motif yang tidak mengganggu maka itu tidak ada masalah dan boleh-boleh saja dan tidak harus putih.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 Eh, ya, kamar mekannya ganti-ganti sih. Keruan item kalau begitu, kalau sudah krem begitu kan Om mekena yang bagus, yang nyaman, yang enak sehingga betah ibadah. Mau kenanya Bajunya mah ratusan ribu, bajunya paling macam-macam tapi giliran mekannya masyaallah innalillah ini Kamar tidurnya luar biasa, kamar salatnya bikin cepat lari ini. Kamar salat yang istimewa. Kalau tidak, sholat di kamar yang ada AC-nya, ada ini-ini Kalau memang harus betah Kita melakukan ibadah-ibadah Misalnya